Selamat siang atau selamat malam buat pembesar yang di rumah. Selamat malam. Yang lagi di rumah. Yes, jaga kesehatan tetap. Mantap. Jangan lupa cuci tangan dan pakai masker. Oke. Okay. Okay. Kita bersama Renang KDI buat dirijan yang yeah. lagi kangen sama kita berdua. Minta kita berdua collapse yeah. buat okay. Obat Rindu. Wakilku. Karya Ada dari, sebuah lagu. Karya dari Dedy Kempot. Oh Almarhumu. Oh Almarhumu. Yeah. Kapusan Jadji. Jadji. ऑफिस <cười> <cười> <cười> <cười>